Sudah, sudah mas ganteng, istighfar ya, ya Allah, kita semuanya bersaudara loh di sini ya. Pengen seneng bareng, pengen happy bareng ya. Lanjut kembali, langsung aja bareng-bareng New Monata, kita hadirkan persembahan terbaik bersama dengan Vibri. Semoga. Semoga. Alhamdulillah ya billah. Fibriolosofi sudah lega ya. Sudah lega karena yang dinanti-nanti apa sayang? Minum, minum. Iya, panitia minta minum ya masih ada ya. Oke, beberapa waktu